Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Rektor Universitas Parahyangan, Robertus Wahyudi Triweko. Pak Triweko, apa komentar Anda mengenai hal ini? Ya, sebetulnya mungkin yang perlu kita berikan itu lebih ke pendidikan moral atau kepribadian, katalah budi pekerti gitu ya, yang sifatnya lebih umum untuk membangun kepribadian seseorang gitu, karena agama ya bukan satu-satunya ya. Memang sekarang ini kan sudah ada pelajaran agama Bisa dikatakan itu wajib ya Dan mungkin sudah ada alokasi jam tertentu gitu ya Misalnya di universitas itu kan ada alokasi itu 2 SKS gitu ya Itu memang wajib itu agama gitu tapi kalau itu ditambahkan apakah berarti nanti akan ada perbaikan? Ini kan mungkin yang kita persoalkan menjadi kan masalah karakter bangsa, masalah kenapa sih orang pada korupsi segala macam begitu kan sehingga asumsinya kalau itu ditambah lalu kita menjadi orang baik-baik, orang yang punya kesadaran yang tinggi gitu kan. Tapi apakah iya itu kan itu kan menjadi pertanyaan kita gitu. Nah, lalu biasanya orang berpikir zaman dulu, katakanlah tahun 60-an ya, itu anak pelajaran budi pekerti gitu. Mungkin itu justru akan membentuk pribadi seseorang gitu ya, yang punya rasa alu, punya juga rasa hormat juga pada orang lain ditanya. Yang hal-hal seperti itu tidak serta-merta muncul dari pelajaran agama, apalagi kalau pelajaran agamanya itu diberikan secara teoritis gitu ya, hanya teori-teori saja gitu ya. Seperti apa implikasi pelajaran budi pekerti yang Bapak maksud? Pelajaran budi pekerti ya bisa disampaikan dengan contoh, dengan perumpamaan bagaimana kita bisa hidup rukun dengan tetangga, bagaimana kita bisa menghargai pendapat orang lain, dan seterusnya. Apa artinya pendidikan agama itu sepenuhnya tanggung jawab orang tua Pak, bukan tanggung jawab pemerintah? Persis, persis. Sebetulnya peran orang tua itu lebih menentukan sebetulnya untuk masalah pendidikan agama itu. Jadi bagaimana kehidupan di dalam sebuah apa rumah ya, rumah tangga, anak-anak bagaimana perkembangan anak-anak, itu kan lebih orang tuanya yang membentuk anak itu kan. Jadi menurut saya pendidikan agama memang harusnya orang tua yang lebih bertanggung jawab, berperan di situ gitu. Berarti pendidikan agama itu tidak ada hubungannya dengan netralitas negara ya Pak? Netralitas masalah netralitas saya kira saya kurang begitu anu masalah aspek itu ya tapi saya sih merasa saya pendapat bahwa pendidikan agama lebih merupakan tanggungjawab dari orang tua itu itu pandangan saya. Lalu bagaimana usulan pendidikan agama dilaksanakan secara global atau interreligius saja pak? Ya, ya itu itu bisa menjadi alternatif sebetulnya ya. Tapi ya gitu basis kita perlu diskusi cukup panjang. Setidaknya saya bisa memberi contoh di Universitas Katolik Parahyangan, memang karena kami universitas Katolik dan sekarang itu biasa kita juga memberikan pelajaran agama ya. Praktis kita memberikan pelajaran agama Katolik kan ya. Tetapi terhadap mereka yang bukan Katolik tidak wajib mengikuti pelajaran agama Katolik, lalu kita berikan itu tadi fenomenologi agama gitu ya judulnya ya di mana fenomenologi agama mungkin lebih ditujukan untuk memahami perilaku orang terhadap dalam kehidupan beragama atau juga semacam agama berbadan gitu ya bandingkan kenapa sih kalau agama Buddha itu begini kenapa kalau Katolik begini kenapa Islam begini titik temu di mana dan seterusnya nah, seperti itu itu kami berikan tapi itu di level universitas ya sekarang pertanyaannya apakah konsep-konsep seperti itu bisa dipahami oleh anak-anak itu yang menjadi pertanyaan. Karena yang dipersoalkan ini kan pelajaran agama juga dari level pendidikan di bawah ya. Kalau menurut saya, saya lebih setuju bahwa pelajaran agama, pendidikan agama Ini kan lebih menyangkut iman ya Menyangkut iman seseorang Ya menurut saya orang tua gitu Bahwa orang tuanya agamanya apa Ya tentu saja dia akan mengajarkan itu kepada anaknya kan Wajar sekali menurut saya kan Seperti itu gitu Bahwa setelah dewasa kemudian anak mempunyai pengertian sendiri Punya pengalaman hidup sendiri Lalu menentukan oh saya memilih agama ini silakan saja gitu Demikian Rektor Universitas Parahyangan, Robertus Wahyudi Triweko. Saya Wendy Lim.